Mitra Business, Survei Doing Business 2012 oleh Bank Dunia menunjukkan berbisnis di Indonesia semakin sulit. Indonesia turun 3 peringkat ke posisi 129, sedangkan Singapura ada di peringkat pertama, Thailand 17, Malaysia 18, dan Vietnam 98. Turunnya peringkat Indonesia dikatakan antara lain karena sulitnya akses memperoleh kredit dan perizinan di sektor properti atau infrastruktur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrovirio. Pak Bintoro, apa komentar Anda? itu peringkatnya itu sebetulnya sangat erat keterkaitannya dengan birokrasi pemerintahan dan lebih tinggi peringkat negara itu di dalam bidang korupsi perizinannya juga lebih dipersulit jadi memang mereka melihat perizinan ini sebagai lahan untuk cari makan Kamu tahu sendiri, kalau kita misalnya mau ngurus KTP atau apapun, emangnya gampang. Kalau bisa dibikin gampang, bagaimana saya korupsi, bagaimana saya meresorang, ya kan? Tapi kalau agak sulit, Pak, coba saya bantu. Mau nggak? Oh, daripada gua sulit-sulit. Nah itu kan prinsipnya kan begitu. Ini selama perizinan ini jadi lahan untuk mencari uang. Bukannya mereka memikirkan bagaimana rakyat Indonesia bisa dapat pekerjaan. Ya akan begini terus. Tapi jika kita lihat saat ini, bukankah media-media memberitakan bahwa investor asing sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia? Sebetulnya gini, Indonesia itu memang sangat menarik. Dari beberapa point of view, satu pasarnya memang besar, ketersediaan. bahan baku juga cukup bagus ya. yang kurang bagus kan birokrasinya, sehingga memang pada awalnya saya rasa banyak itu berinvestasi di Indonesia karena pasarnya itu memang ada 240 juta penduduk manusia tapi kalau dia tidak diperlakukan sebagaimana negara-negara yang memperlakukan ya mendingan gue pindah negara dah Itu as simple as ya. Jadi saya pikir sekarang pejabat-pejabat kita itu sudah saatnya memikirkan bahwa mereka itu adalah... Public servant, maksudnya public servant itu memang servant gitu loh, meladeni kepentingan pemerintah, bukan jadi objek, dan memikirkan ini 240 juta penduduk manusia yang demikian menariknya bagi investor, jadikanlah bahan agar mereka berinvestasi di sini, tapi mereka harus kita undang. Untuk berinvestasi di sini, kalau dia tidak berinvestasi di sini, berinvestasi tempat lain. Tapi ya menurut saya ya penurunan dari 126 ke 129 ya, ya memang lebih jelek, tapi nggak beda-beda jauh ya. Menurut saya kita harus ada suatu target, bahwa di tahun sekian, Kita harus ada di peringkat di bawah 70, misalnya. Nah, itu adalah target yang diberikan kepada pemerintah. Baru kita bisa bilang, oke, okay, pemerintah ini berhasil atau enggak. Kita harus punya target yang konkret. Sekarang kalau kita misalnya lihat ya, dunia otomotif ya, semuanya kan berinvestasi. Nomor satu, Thailand dulu. Kenapa? Karena si pengusahanya diperlakukan dengan karpet merah, ya kan? Padahal markernya di Indonesia nggak kalah hebat, tetapi kalau dia berinvestasi. ...di Thailand, maka importasi dari Thailand ke Indonesia itu... ...kan termasuk aftaskin, maksimal dia masuk 5%. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana supaya mereka berinvestasi ke Indonesia? Karena kalau dia bikin di Thailand, udah cukup. ama bikin di Indonesia, dari segi perpajakannya mah sama. Cuman bedanya kalau di Thailand, nanti sekian puluh ribu buruh... ...yang dapat makan, ya buruh Thailand, buruh Indonesia... Demikian Bintaro Citrovirio, saya Kiki Wijaya.